Aku semua pemen penjujuk hati penenang jiwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, Mitra Kusuma. Di mana anda berada, senang sekali di kesempatan sore hari ini. Vois bisa kembali untuk jumpai anda semua. Untuk hari ini, hari yang ke-30 di bulan April 2011, seperti biasa, Muhtiara sore akan hadir hingga nanti menjelang azan maghrib Dan seperti biasa, pada setiap hari Sabtu, kami akan melakukan pengkajian khusus tentang Risalah Mahid. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang ingin bertanya melancang dari tema tidak apa-apa. Silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami di 085227972121 untuk Anda yang ingin SMS. Atau bisa juga menggunakan line telepon di 08112612626. Dan Mitra juga bisa dengarkan Radio Kusuma FM di seluruh Indonesia. Yang pertama bisa dengan menggunakan fasilitas kartu Flexi. Silakan pengguna kartu Flexi, Anda hanya tinggal tekan bintang 55 bintang 430959. Dari Sabong hingga Merauke masih tetap bisa dengarkan Radio Kusuma. Atau bisa juga dengan menggunakan internet Silakan Anda hanya tinggal masuk di website-nya kusuma www.kusumafm.com. Untuk kemudian Anda masuk di live streaming kami. Gitu. Dan bagi anda di sore hari ini yang ingin berkumpul di Facebook juga boleh silakan layangkan pesan anda ataupun pertanyaan anda lewat Facebook di Radio Kusuma FM Cilacap. Dan seperti biasa, kalau misalkan hari Sabtu berarti sudah bersama face ya Spesial sekali ada Pak Ustadz Samsulnya Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat wa Hmm Iya, oh, ya. terus juga lumayan ramai hari ini Yang pertama ada Pak Yayai Nabiya, Assalamualaikum Pak Yayai Iya nampaknya juga masih kelihatan segar bugar sekali nih Terus juga Mbak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Semoga kabar juga masih tetap sehat Nanti Mbak Ustaz juga bisa bertanya silakan ya Langsung uh, bertanya langsung pertama Pak Ustaz gitu Iya dan untuk mengawali kesempatan sore hari ini Untuk mutiara sore kepada Pak Ustaz Kami persilakan sebagai pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi ashabihi ajmain. Qala rabbi wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisaani yafqahu Wa qala aidan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muttaduun Hamba patuh hadrotul mukarramin wal mutaramin para alim ulama di berada yang selalu kami ta'zimi serta kami harapkan para ka Terlebih-lebih kepada segenap pengasuh Pondok Santren Dimanapun berada yang selalu kami tak pula Serta kepada segenap hadirin Ataupun yang berkenan hadir di tempat ini Yang selalu kami hormati Terutama kepada beliau Bapak nawawi Dan Mas Faiz serta Mbak Uti Beserta temannya Yang selalu kami Hormati dan kepada segenap pendengar daripada Radio Kusuma yang selalu kami hormati pula, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena ya pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu yang bisa diri di radio ini. Dan bagi mereka yang bisa, masih bisa mendengarkan Raden Kusuma, tentunya juga suatu nikmat yang uh, memang nikmat besar. Dengan harapan, dengan nikmat tersebut kita tentunya bisa menambah serta menambah daripada uh, ketebalan iman kita dan bisa beribadah dengan selalu menambah, menambah dan menambah untuk uh, tingkatan ibadah kita. Allahumma, Amin ya robbal alamin. Keduanya rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada beliau Nabi Muhammad SAW Yang dengan harapan semoga kita termasuk orang yang berdiri belakangnya Yang nantinya termasuk orang yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya ya Ataupun sebuah pertolongan Yaitu pertolongan yang sangat kita harapkan nanti di hari akhir Ataupun di yaumil qiyamah Semoga sekali lagi kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Amin, amin, amin ya alamin. Ya Para pendengar Dago Suma dimanapun berada yang selalu kami hormati. Baiklah untuk sore sore hari ini kita akan membahas kelanjutan kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang kewajiban seorang wanita tatkala darahnya uh, apa datang uh, ya berarti berhenti berhenti. berhenti. Uh, kemarin kita sudah bahas pertama yaitu tentang datangnya head. Ataupun mulai Mulai daripada head Ataupun nifas Serta sholat-sholat yang wajib kita kerjakan Kita sudah bahas kemarin Tuntas sampai habis Ya saya yakin walaupun Sudah paham tentunya Kalau kita tidak sering kita buka Tentu akan kita Kadang-kadang ya lupa lah akan Tetapi bukan hal itu yang perlu kami Ulas kembali akan nah, Tetapi karena tentunya kita ingin menambah daripada ilmu kita Tentunya untuk hal kemarin kita cukupkan Kita tambah untuk hal yang sekarang yaitu permasalahannya Bagaimana sih ataupun selesainya had atau nifas Serta sholat yang wajib wajib dikerjakan Kalau kemarin mulainya had serta sholat-sholat yang kita kerjakan Kalau sekarang kita bahas yaitu Ketika selesainya had atau nifas Dengan sholat-sholat yang kita kita kerjakan itu sholat apa saja sih? Nah, nanti tentunya berbeda sekali karena di sini bertolak belakang. Yang pertama kemarin kita bahas adalah ketika datangnya head. Kalau sekarang selesainya head, tentunya sudah lain pembahasan datang dan pergi. Nah itu sudah. Jadi nanti permasalahannya pun akan berbeda jauh. Kalau kemarin datangnya head, kita yang menjadi ukuran adalah eh, selesainya tersebut bis apa mulainya tersebut jarak antara masuk waktunya salat dan mulainya hit itu ketika bisa dipergunakan untuk e, melakukan e, apa bersuci dan salatnya itu waktunya kira-kira diukur umpama 10 menit atau berum berapa itu kok bisa dilaksanakan untuk hal itu maka kita wajib qada begitu juga salat sebelum seandainya salat sebelumnya itu belum dikerjakan karena memang ada sesuatu. Tapi kalau sudah, ya tidak perlu uang induk itu sudah dikerjakan. Itu sekali lagi itu ada waktu seandainya digunakan untuk sholat dan bersuci itu cuk cukup. Tapi ini nanti berlainan apa e, bertolak belakang dengan yang namanya selesainya head atau nifas itu serta sholat yang kita kerjakan itu seperti apa? Ini apa? Ini akan bertolak belakang. Nah, jika head atau nifas Itu selesai dalam Waktu sholat fardu Saya yakin tidak diperbincangkan Masalah sholat sun, sunat Ini yang diperbincangkan sholat fardu var, Karena ini yang di, yang dipermasalahkan adalah Kewajiban sol, sholat Bukan yang sunat-sunat Itu kok selesai Jika ada seorang head atau nifas Selesai pas pada waktu sholat Nah ini umpama duhur ataupun asar Kira-kira masih cukup Seandainya dipergunakan Untuk takbiratul ikhram inilah yang harus kita apa garis bawah, ataupun kita perhatikan secara secara sesama ingat sekali lagi, jika ada seorang wanita selesai nifas atau head, kok dalam waktu sholat fardu saya yakin kapanpun masih dalam waktu sholat fard umpama kita jam 12, kita sudah masuk sholat du, jam 3 ke sana sudah masuk sholat ngasar jam 6 uh, ke sana sudah masuk waktu maghrib jam 7 ke sana sudah masuk waktu ngisah uh, jam sekian sampai waktu sub, subuh ke sana nah ini kok selesai pas kebetulan pada waktu sholat fardu nah waktunya tersebut kira-kira masih cukup seandainya dipergunakan untuk takbiratul ikhrom ini betapa beratnya seorang wanita pak kok hanya cukup untuk takbiratul ikhrom Nah kalau takbiratul ikram berapa sih harga umpama dihargai dengan waktu kan paling-paling berapa berapa detik ya <susur> ya mungkin <susur> gak, hanya hanya sekitar setengah menit lah ya kalau umum-umumnya kita mungkin kalau mereka yang sudah host udah yang khusus itu mungkin sampai satu menit atau berapa tapi kalau kita kayaknya umumnya paling Allah huwabar malah kadang-kadang belum ada setengah men, <susur> hanya berapa lima detik kadang-kadang ini tadi yang, yang sangat dipermasalahkan di sini. Kok bisa waktunya tersebut bisa dipergunakan untuk takbiratul ihram maka wajib menjalankan sholatnya waktu berhentinya darah tadi. Nah, ini ini contoh paling gampang seperti ini. Orang tersebut yang umpama ini masuk waktu magrib ini paling gampang jam 17.30 ini sebagai gambaran, gambaran saja. Bukan bukan hal yang pasti Sekarang jam berapa umpama Sekarang mahribnya 17.42 Nah 17.42 masuk mah Mahrib 17.42 Kurang Ya kita bikin longgar lah 10 detik 17.42 nya kurang 10 detik Itu sudah waktu maghrib Nah berarti kan masih ada waktu Mas Asar. Ngasar berapa detik? 10, 10 detik ya. Nah, kita nantinya setelah itu kok selesai, walaupun itu belum Itu nanti kita harus melaksanakan sholat ngasar tersebut. Ini. Sekali lagi, seandainya waktu maghrib jam 17.42 jam 17.42 kurang 10 detik. Kan kira-kira 10 detik cukup untuk takbiratul ih. Eh. Maka ketika dia selesai jam 17 lewat 42 kurang 10 detik, kok dia selesai hit? Maka dia masih punya kewajiban nanti eh, setelah selesai itu salat ngasar. Karena selesainya pas masih dalam waktu salat ngas ngasar betapa beratnya ya <gihanya> kemudahannya memang ada ketika dalam keadaan he, tidak ada istilah wajib mengerjakan sholat bahkan har, haram tapi ketika uh, ini ada permasalahan seperti ini ya inilah kembalinya kita ke Bagda Mas Faiz katanya ngomong ya untung saya sudah orang laki-laki <gihanya> tapi bagi mereka yang perempuan ada lagi yang, ya, genik ini juga ada, ada, ada ruksho, ada kemurahan. Yaitu kadang-kadang kita tidak ada kewajiban puas, kadang-kadang kewa, tidak ada kewajiban sholat. Sure. Itu ya, ya semuanya ada, ke, ada istilahnya uh, saling mengisi, ada kekurangan, ada kelebihan. Itulah manusia. Jadi di sini memang sangat rumit kalau benar-benar mempelajari yang masalahnya head ataupun nif, nifas. Jadi sekali lagi itu contoh satu. Jadi jam 6 kurang 10 detik berarti masih dalam waktu ngas. Maka dia tetap wajib menjalankan salat ngas. Yang jelas itu namanya salat apa, Pak? ada apa qada? Jelas qada karena dalam waktu 10 detik otomatis mereka mandinya belum. Terus salatnya juga belum. Nah, itu jelas nanti jadinya qada. Ya. Jadi sekali lagi Ketika mulainya head waktunya harus ada waktu bisa untuk mandi dan ha eh, Tapi kalau ketika selesainya hanya cukup untuk takbiratul ihram. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi ketika apa datangnya head kok tidak cukup untuk mandi dan takbirat apa eh, dan salat itu nanti tidak wajib qad Oto, tapi kalau selesainya hanya cukup untuk takbiratul ikhrom, maka itu sudah wajib khot. ini yang menjadi permasalahan saat sulit lah. Namun jika selesainya hey, tadi waktunya sudah tidak cukup untuk, me untuk melakukan takbiratul ikhrom, atau tepat ketika habisnya waktu. Maka tidak wajib menjalankan sholatnya waktu tersebut Kecuali ini ada kejadian lagi juga Kecuali jika bisa dijam jamak Sebagai contoh lagi Selesainya pada waktu duhur ya, Asar jam 15 sebagai contoh Asarnya jam 15 Duhurnya otomatis sebelum jam 15 jam 15 kurang 10 menit eh, 10 detik detik jam, eh, jam 15 kurang 10 detik dia seles, selesai selesai maka dia wajib qada kot, qada ataupun dia menjalankan walaupun belum kayak jelas yang namanya itu qada ini satu tapi seandainya selesainya pada waktu asar itu nanti uh, seandainya kota sekali lagi tidak cukup ya sekali lagi zuhurnya kan tidak cukup tadi hmm. ini tadi cukup sekarang seandainya tidak cukup berarti cuma jam 15 kurang 2 detik ataupun 3 detik lah umpama ya jam 15 kurang 2 detik atau 3 detik kan kayaknya untuk takbiratul ikram tidak cukup hmm. itu karena dzuhur dengan asar bisa dijamak Maka duhurnya wajib dikodo. Aduh, sulit banget sih ya. <laughs> Para pendengar jangan-jangan jangan pesimis ya. Yang penting kita belajar semampu kita. Sekali lagi, seandainya waktu apa asar mulai jam 15, jam 15 kurang 2 detik dia selesai, head, otomatis tidak cukup untuk takbiratul ih. Eh. Nah itu. Sebetulnya tidak wajib khot, akan tetapi karena duhur bisa dicamat dengan asar, maka nanti tetap punya kewajiban untuk mengkhot. Nah ini yang menjadi permasalahan. Tapi seandainya ini pada waktu subuh ke ketur, jelas yang subuhnya tidak bis, tidak wajib dikhot, karena tidak bisa tidak bisa dik jamak ini, ini ukurannya seandainya bisa di saya ulangi jika selesai nyahid te tepat pada waktu yang terjadinya itu pada waktu sholat perpindahan, yaitu mempamah duhur dengan as masuk. ataupun subuh masuk ke duhur ataupun duhur apa, bisa masuk ke subuh, yang penting bukan pada waktu sholat yang bisa di maka tidak wajib dikodok ataupun di uh, apa istilahnya dijalankan tapi seandainya bisa dijamak maka harus dikodok saya contohkan lagi biar jelas jam uh, waktu ngasar jam 15 itu masuk jam 15 kurang 2 detik dia headnya selesai otomatis tidak cukup untuk takbiratul ikhram maka sebetulnya duhurnya tidak wajib dikot akan tetapi karena bisa dijamak dengan asar maka jadi wajib ini yang menjadi permasalahan, nah ketika tidak bisa dijamak uh, maka tidak wajib sebagai contoh lagi uh, waktu waktu Isa habis umpama ini sebagai gambaran karena waktu Isa nanti dengan subuh kan tidak bisa waktu Isa selesainya jam 3 umpama gambaran jam 3 malam jam 3 kurang 2 detik kok selesai head. ya selesai head. karena antara Isa dan subuh tidak bisa dicamak maka tidak tidak kepunya kewajiban untuk mengqada salat is karena sekali lagi tidak bisa untuk melakukan takbiratul ihram atau waktunya tidak mencukupi seandainya dipergunakan untuk takbiratul ihram jadi eh, sebagai eh, batasan ataupun kriteria Bisa dikodok ataupun dilaksanakan itu syaratnya ketika selesainya nya itu harus apa waktunya bisa untuk dilak atau untuk dipergunakan takbiratul ikhrom ini jadi itu sementara yang nanti kita bahas agar nanti tidak terdapat istilahnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu berumit itu saja sementara Uh, Mas Faiz silakan untuk jeda iklan dulu Biar waktunya agak panjang yang kebelakang Oke okay, dan nanti akan kita pasangkan beberapa pertanyaan sudah masuk di sini lumayan banyak Dan untuk mitra gue semua dimanapun anda berada yang ingin bertanya silakan saja Anda masih kami buka layanan pertanyaannya di 085-227-972121 Jangan kemana-mana kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengguna Bioaktiva. Halo Bapak, dengan siapa ini, Pak? Bapak M Hasan. Alamatnya, Pak? Skarsela, Markayoso, ya. RT 3 RW 1. Baik, Bapak, apa keluhan Anda sebelum Anda menggunakan Bioaktiva ini, Pak? Ini, Pak, saya punya penyakit yang namanya hernia. Jadi, minum saya itu antara sebelum tidur itu obat tetes, saya campur dengan air, kemudian setelah bangun sebelum makan apa-apa, kemudian saya minum lagi Dapatkan bioaktiva yang asli harga promosi tujuh puluh dan tanggal satu Mei harga normal sembilan puluh hanya di Radio Kusuma FM Jalan Penataan nomor dua ratus Cilacap atau juga bisa didapatkan di LPK Yoga Komputer Jalan Sabungali Patimuan dua timur Jembatan Pelimpahan dan bioaktiva juga bisa didapat di toko sepatu Garcel Pak Wagiran samping Puskesmas Pertigaan Fringin Harjo Gandrumango, bioaktiva, Aktifator sel tubuh Anda. Mutiara sore Kuskusuma Pam. Penjujuk hati, penenang jiwa. Ya, dan kami balik lagi untuk sebelum melanjutkan pertanyaan dari Anda semuanya. Barangkali dari yang di studio ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Pak. Kan katanya ada pendapat yang mengatakan kalau orang melakukan solat berjamaah selama 40 hari itu bisa terlepas terhindar dari balak lah. Itu setiap ada orang yang melakukan setiap waktu solat fardhu itu, itu melakukan jamaah. Akan tetapi dia kalau kecuali ya hari hari Jum'at tapi pada waktu Tuhur karena itu orang-orang perempuan jadi gak bisa Jum'at ya, ya. nah, nah itu apakah bisa terhindar dari bahala itu Pak ya terima kasih jadi untuk sholat yang semacam itu memang maaf pertama yang kita tuju jangan kita membicarakan tentang khasya hmm. daripada sholat tersebut ya karena nantinya bisa mengurangi pahala kita yang otomatis kita terutama hanya untuk mengejar bahala bahwa itu keridoan Allah yang kita kejar ya. Kalau memang kita mencari ridho Allah Saya yakin apapun tidak akan bisa menyerang dia ya. Karena apa? Kalau sudah ridho Allah Apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak punya arti sama sekali ya. Jadi ya itu hanya sebab akibat Sebab dia rajin Allah apa rajin melakukan salat dengan cara berjamaah secara tidak atau continue secara terus menerus tidak ada kata, -kata putus maka itu hanya suatu istilahnya ada karomah tersendiri yang karena memang dia mudawamah selalu dan mud selalu yang istilah orang ngomong itu al istiqamatu ngalamatul karomah, bahwa setiap orang yang melanggengkan sesuatu perkara memang ada menimbulkan suatu karomah, ada sesuatu timbul kebaikan yang memang nantinya itu secara pribadi istilahnya cara cara Allah memberikan kayak kita memberikan sesuatu pada orang itu hanya istilahnya sebuah hadiah, hmm. kalau memang pala memang karena istilahnya ada ada sebuah apa istilahnya kayak orang jual beli itu sudah ada istilah harga dan Uh, jual beli harga antara tawar menawar Ya kalau orang sudah melaka, melaksanakan sholat jamaah Berarti pahalanya sampai 27 Tapi kalau dia sudah melaksanakan dengan hal tersebut secara kontinu Otomatis dia sudah mempunyai Kayak-kayak Allah itu memang sifatnya rohman rohim Sedangkan kalau kita punya anak buah Yang rajin saja kadang-kadang kita memberi tip Memberi apa istilahnya sebuah tambahan yang otomatis dari gaji pokok? Pokok. Om, pokok contohnya, satu bulan dia saya, saya gaji 500. Nah, karena dia rajin hanya bukan itu aja yang dia kerjakan, maka di saya punya tip sendiri, makanya saya kasih mama 100. Berarti 500 tambah 100 berarti 600 hmm. sama. Allah ketika umatnya melakukan sanakan sesuatu secara kontinu, istiqomah maka dia secara istilahnya secara kepribadian Allah Dia mempunyai sifat rohman dan rohimnya Dia maka Dia memberikan suatu kemudahan memberikan suatu istilahnya suatu karomah yang di situ Dia menjadikan istilahnya kayak tadi apa e, sebuah apa dari dari apa katanya terhindar dari bala. Nah, terhindar dari bal bala. dari suatu cobaan dari apapun. Nah, itu memang memang suatu istilahnya hadiah tersendiri ataupun istilahnya kayak kita ya fi suatu suatu kemurahan dari al, Allah. Allah. Itu. Ya bisa saja akan tetapi sekali lagi yang namanya jamaah sekali lagi sudah dibahas berkali-kali bahwa seorang perempuan ketika melaksanakan karena jumatan itu pun tidak menutup kemungkinan untuk seorang perempuan itu jumatan. Hmm tidak masal masalah. masalah karena apa dia ketika melakukan jumatan bukan berarti karena memang hukumnya sunat bukan berarti ketika dia melaksanakan jumatan terus kembalinya ke rumah dia harus melaksanakan sholat du'unya itu tidak itu sudah cukup sudah, sudah men, ya sudah punya apa sholat du'unya sudah gugur dari orang tersebut hmm. ya sekali lagi Walaupun hanya sunat tapi bisa menggugurkan daripada sholat yang empat terkah Nah, jadi boleh-boleh saja. Mungkin hmm, papa selama ini juga ada yang berpendapat bahwa uh, apa ketika solat Jumatan seorang perempuan maka dia pulangnya akan solat duh. Itu sebetulnya suatu pendapat yang maaf saja. Mungkin pendapat lain. Tapi untuk ahli sunnah wal jamaah itu sudah mencukupi. Tidak ada istilah uh, itu harus melakukan solat duh dhuhur. Ya, berarti itu. pulang ke diri kita masing-masing apa yang penting istiqomah. Iya, yaitu ya. Yang penting kasih, kita istiqomah S Itu aja. Mm. Sekali lagi bahwa suatu perbuatan yang istiqomah nanti akan tumbuh suatu kebaikan tersendiri. Ya, suatu karomah. Mm. Yang karomahnya itu bermacam-macam. Tidak hanya satu masa macam. Macamnya. Terima kasih, sekali. Nanti saja. Oh ya, nanti saja. Ustaz, ya. saya yang tanya Pak Ustaz. Iya, Misalkan gini, uh, waktu magrib itu satu pada pukul 6 tepat gitu ya jam 16. Ya, 16 ya 18. Iya, ke kemudian jam 18 kurang 5 detik lah cukup telah ihram ya. itu udah suci. Apakah duhur sama asarnya juga wajib nih padahal kan waktunya tinggal dikit banget. Ya. Sekali lagi tadi sudah dikatakan bahwa ketika duhur dan asar itu kan bisa dijam dijamak. Jamak. Maka karena tadi jelas duhurnya kan enggak bisa hmm. bisa dilakukan, maka nanti dilaksanakan ataupun dikot di qod dua-duanya saya yakin karena hmm. panggas apa otomatis ngasarnya tidak bisa dilasuk, dilaksanakan yeah. dalam waktu ngasar tersebut maka harus di qod dengan duhur zuhurnya karena bisa dilaksanakan antara duhur dan apa ngasar itu ke apa jam sampai ya. saat dijamak tapi kalau selesainya pada waktu uh, maghrib awal otomatis hmm. tidak bisa dengan as iya yeah. iya contohnya masuk ngisa jam berapa otomatis kan mahirnya mahirnya masih, iya. walaupun asarnya belum tidak bisa harus cuma mahrip, mahripnya saja karena ini yang tadi karena pada waktu hmm. masar maka dengan duhur, duhurnya, duhurnya. Ya, itu. oh oke okay. dan masuk banyak sekali semest poster, yia ya. kita coba batas satu persatu dulu ini yang ya. pertama assalamualaikum poster, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh mau tanya saya saya andi Yeah. Oh, saya mandi terus, oh saya mandi terus wudu. Iya. Yeah. Dan niatnya adalah listib listibahatil fardhis salat. Karena yeah. saya sering terjadi karena saya sering terjadi kalau sudah wudu, air liurnya menetes. Air liur. Iya. Yeah. Jika mm -hmm. dalam salat umpamanya sewaktu ruku menetes, apakah salat saya sudah tidak suci lagi dan apakah salat saya sah? Makasih dari hamba Allah. Iya. Yeah. Ini air liur ya. Bilangnya air liur. Ya terima kasih. Jadi sebuah pertanyaan yang baik. Memang yang namanya air liur itu kan sebetulnya tidak najis. Mm, ya air liur iya. itu tidak, na tidak naj, tidak najis. Jadi tidak per, tidak ada masalah ketika orang lagi sholat itu istilah orang Jawa itu ngiler. <laughs> <laughs> itu tidak masalah sebetulnya. Uh -uh. Ya karena itu bukan bukan apa-apa sih ya. Bukan barang najis. Iya. Yeah. Jadi tidak tidak perlu istilahnya tadi ada apa? No, sama lah salatnya apa? Wudunya, wudunya di lstibahate. lstibahate berarti ya, ndak perlu. Tidak perlu ya. Ya, kok ada? Lah ya, itu karena apa? Itu bukan termasuk najis. Hmm, yeah. Ya ngiler terus lah umpamanya kaya orang, kayak orang anak kecil itu kan selalu ngiler umpamanya mm. lah. Mungkin kaya orang Jawa bilang wah mian apa? lagi nidam, nyekap tidak keturutan itu, kepengenan uh -huh. punya keinginan sesuatu itu ndak tercukupi, ndak uh -huh. bisa katabah ke, uh, eh keturutan lah itu. Yang namanya air liur itu tidak bukan najis kan. ya, bukan najis. Bukan najis. kecuali memang orang tersebut kadang-kadang ini ada yang menjadi permasalahan, ini yang menjadi permasalahan rumit ketika orang tersebut itu tidur, mm -hmm. tidur memang ada yang air liurnya menimbulkan najis, ada yang tidak. Maksudnya iler, mm -hmm. nah itu memang ada yang ada yang sebagian mengarahkan najis, ada yang sebagian tidak. Itu memang karena ada sumber-sumber yang memang bukan hanya dari lidah. Kalau air lirut, liur kan memang cuma dari lidah. Ini yang menjadi permasalahan itu perbedaannya. Ada yang dari dal, makanya kadang-kadang air liur, kadang-kadang maaf saja, itu banyak tidak sedap. Nah ini yang menjadi permasalahan. Jadi maaf saja itu tadi kalau pertanyaan memang dari air liur, liur tidak usah uh, istilahnya. Ke iya. Kecuali kadang-kadang memang orang tersebut mulutnya ada najisnya, lah itulah hmm. menjadi permasalahan. Iya. Terima kasih mengenai yang lain. Uh, tadi pendapat yang paling utama tentang air liur yang waktu tidur yang terkuat itu apa, bos? Ya masalahnya itu keluarnya dari apa loh Kadang-kadang ya keluarnya Kalau memang dari dalam kadang, -kadang ada yang mengatakan najis mm, Terus orang-orang orang ini apa Orang yang istilahnya Habis makan Terus Apa istilahnya Orang Jawa bilang gumoh Ataupun apa itu ya Oh iya Nah itu Kalau memang baru makan terus keluar Itu juga dikena najis Tapi kalau sudah dari perut Itu juga Itu baru oh, iya. Oh, iya. Tapi kalau dengan yang namanya sholat Ketika sudah muntah Terus Apalagi sampai ketelan lagi ya itu hmm. patal, patal solatnya. Oh oke. Okay. Yeah, yeah. Berikutnya lagi assalamualaikum pak ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini dari Kuswanti di Ciklapa. Yeah. Saya mau bertanya pak ustadz saya di Jakarta kontrak. Yeah. Saya risih merasa kurang nyaman karena tinggal kontrakan saya karena tetangga kontrakan saya itu tinggal satu kamar sama pacarnya tanpa ikatan pernikahan. Itu bagaimana pak ustadz hukumnya? Terima kasih. <laughs> Maaf saja. Ya. Untuk hal tersebut saya yakin ya jelas sudah tidak boleh haram hmm. memang. Ya karena memang satu udah satu kontrakan lagi. Ya ketiganya jelas ketika orang dua orang berkumpul ya ketiganya setan. Hmm. Jelas Yang yeah. jelas saya yakin karena ini bu, belum suami istri ya jelas tidak boleh. Orang bepergian sendiri saja ketika tidak ada mahrum tidak boleh. Apalagi sampai tidur bareng. Hmm. Apalagi satu kontrakan yeah. nah, itu ya saya yakin itu tidak tidak boleh. Oke gitu ya Pindah kontrakan aja mungkin Pak Ustadz ya Pindah kontrakan aja Biar enggak satu kontrakan Tidak kuat itu yang lihat Yang yang menjalankan tenang-tenang saja Yang lihat tidak kuat Yang menjadi permasalahan itu yang lihat Oke deh Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak kayak seumpama ada orang haid Tapi belum suci sampai 40 hari Orang tersebut apakah boleh sholat Saking saking sakingi dari bumirja Ya itu height-nya sampai 40 hari ya? Iya <laughs> Ini ini menjadi permasalahan yang teramat ya Istilahnya saya bilang ini rumit Karena saya sendiri tidak tahu kriterianya kayak apa Keluarnya tidak tahu warnanya kayak apa Kebiasanya kayak apa Terus yang keluar dulu, dulu itu warnanya apa Yang keluar terakhir keluarganya kayak apa hmm. Jadi yang namanya head itu jelas Maksimal itu 15 hari yeah. Setelah 15 hari Kalau memang tidak tahu warna ya Mandi saja mandi terus salat. Sol, itu kalau memang tidak tahu sama sekali tentang masalah head mm, yeah. Tapi kalau yang sudah tahu silakan Anda uh, Istilahnya warnanya ditentukan kapan mulai dan kapan. Tapi ya kalau yang memang belum tahu tolong itu setelah 15 hari man mandi. Mm. Mandi terus melaksanakan salat salat. itu. Jadi jangan sampai menunggu men menunggu 40 sampai, hari sampai berhenti. Nah, iya sampai berhenti. <laughs> itu berarti ada kelainan. Menurut istilahnya kedokteran itu memang kurang sehat dalam arti mm. eh, rahimnya tidak tidak normal. Oke. Okay. Iya. Terima kasih. Ada lagi berikutnya ini dari Ibu Sotikin di Cinyawang ya. Mau bertanya assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang haid membaca surat yasin yang ada huruf latinnya? Oh, ya. Ini sudah kita bahas. Terima kasih Bu Sotikin ini sering bertanya ya. Iya. iya. Jadi Bu Sotikin yang namanya membaca surat yasin tetap itu walaupun bagaimana tetap tidak boleh. Tidak boleh. Dengan syarat Anda kan membacanya bilangnya membaca surat yasin. Itu jelas Al-Quran. -Qur. Al Tapi kalau Anda benar-benar ingin hanya agar tidak lupa. Satu yang keduanya tidak niatan membaca yasin, itu boleh-boleh sa saja. Boleh saja. Terus tadi mengatakan bahwa itu surat yasin yang ada terjemahnya. Masa saja kemarin, kemarin sudah kita bahas bahwa yang namanya tafsir dengan terjemah itu berbeda. Mm -hmm. Ketika terjemah kita boleh menyentuh, tapi yang lebih banyak terjemah, Ya, tapi kalau yang namanya, ih eh, apa uh, itu apa? Maaf, maaf salah, salah tafsir. ngomong. Kalau tafsir itu kalau tafsirnya lebih banyak itu boleh kita menyen, menyentuh. Tapi kalau terjemah walaupun lebih banyak tetap tidak, bol. tidak boleh. Tidak boleh, Ini yang menjadi permasalahan. Hmm. Apalagi sampai membaca. Hmm, Iya-ya. Perbedaan iya. antara tafsir dan uh, tafsir. apa terjemah itu berbeda. Kalau tertafsir lebih banyak daripada Qurannya itu boleh kita memaikan. Tapi kalau yang namanya terjemah, walaupun lebih banyak itu tidak boleh memegang bagi orang yang terkena head ataupun nif nifas, nah itu mm, terima kasih, yeah. terima kasih Bu, uh, Bu Sotikin ini dari Senyawang yeah. terus ada lagi Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, mau bertanya jika suami marah dan mengucapkan cerai, tapi bukan saya tapi bukan saya cerai kamu, gimana hukumnya ya, yeah. terima kasih ini dari siapa enggak, dari itunya Uh, tidak ada oh, ya, Allah, Terima kasih Ya ini Seandainya ada seorang suami Dalam keadaan marah Mengucapkan cerai Yang namanya cerai itu bukan berarti Kata-katanya harus cerai Yang penting memang dia Sudah mengatakan itu Timbulnya pada cerai Itu bisa terjad terjadi Terjadi Walaupun itu kata-katanya bukan berarti harus saya kamu tolak saya harus apa saya kamu cerai itu tidak harus seperti itu umpama kamu sudah saya samakan dengan ibu saya itu pun namanya sudah cerai. Nah ini jadi sekali lagi maaf bagi seorang suami jangan anda gampang untuk mengucapkan apa mengucapkan kata-kata tersebut. Nah itu yang dikhawatirkan ketika marah sudah dilakukan ketika sadar tidak ada kata rujuk ndak ada kata kembal, kembali, kembali, mau saja. Yang namanya rojaku itu bukan berarti harus kehakiman. Itu kan secara formalitas. Tapi secara agama, ketika kita sudah mengecahkan tolak, sudah mengatakan cerai, kita kembali. Saya, kamu saya kembaliin, ataupun uh, rojak tuki. Kamu saya kembaliin. Maksudnya dalam arti, uh, kamu sudah hukumnya seperti apa? Kamu hukumnya sudah menjadi istri saya lagi. Itu artinya uh, rojak tuki. Uh, saya kembalikan kamu kepada saya. Nah itu uh, apa istilahnya sudah dikatakan -kata, ada kata-kata kembali. Kembal. Itu boleh saja. Tidak harus ke pengadilan ataupun yang ke mana-mana. Itu sudah bol boleh melakukan hubungan keluarga lagi. Tapi ketika yang menjadi permasalahan, ketika orang tersebut sudah mengatakan cerai tidak ada kata-kata rujuk. Itu dia kumpul kembali seperti suami istri itu namanya sudah zin Sini. Ini yang menjadi permasalahannya. Kadang-kadang seorang laki-laki mereka membikin gam, gampang. gampang. Maka Walau sekali itu, lagi pak, kalau dalam keadaan tidak sadar itu. Lah, kalau memang tidak sadar itu bukan kehendak kita. Contoh dalam keadaan sadar pun ketika dipaksa tidak terjadi. terjadi. Contohnya uh -huh. saya sebagai seorang laki-laki ataupun Mas Faiz, saya paksa Mas Faiz kalau Anda tidak mengatakan ataupun tidak menceraikan istri Anda, saya bunuh. Dengan cara saya memba mungkin membawa pistol Ataupun membawa pedang Ataupun membawa samurai Ataupun yang lain sudah dikalungkan uh, Ke lehernya Mas Faiz umpama. Nah ketika itu Mas Faiz sudah mengatakan Saya kamu sama sama Kepada istrinya, kamu saya cerai Kalau memang Hanya karena terpaksa Maka itu tidak terjadi Tidak berlaku, betul -betul. Ini tidak berlaku. Tapi ketika walaupun terpaksa Dalam hati ada niatan Jalasek mumpung mumpung dipaksa sekalian saya cerai itu terjadi walaupun dalam hat Hati. itu yang mengukur adalah kepribadian pribadi setiap orang. Kalau kita hanya menghukumnya apa menghukumnya secara vokil anakku mau bital Saya melihat hanya secara doib ketika Mas Faiz hanya dipaksa yang tidak terjadi. Tapi kalau untuk pribadi maaf saja ya Mas Faiz harus mengukur karena dia yang tahu. Saya niatan ada niatan betul apa enggak. Kalau memang benar-benar dia hanya terpaksa tidak ada uh, tidak terjadi cerai itu ya, terima kasih mas uh, ya ada satu penelpon pak ustad ya, kita silakan. coba angkat halo assalamualaikum oh mana off sekarang saya sekilip terputus ya, ya. Uh, sampai berikutnya. ya semas uh, berikutnya ini mau bertanya ini lewat ini Uh, seorang wanita yang istihadah itu sudah melakukan pertama membasuh farci kemudian menyumbat kemudian ada juga membalut serta bersuci. Namun sebelum melaksanakan sholat terkena hadas apakah harus diulangi dari awal lagi gitu? Iya. Yeah. Terkena hadas itu apa? Uh, daimul hadas itu kan kategori dalam daimul had hadas. Hadas. Kalau memang itu daimul hadas, tapi kalau cuma Maaf sini, ini yang namanya daimul hadas itu ada dua kategori yang memang benar-benar itu istilahnya uh, apa selalu dan selalu menetes dan ada yang hanya keluarnya secara memang ketika kita memasukkan fardji itu memang ada bintiknya tapi kalau memang benar-benar deras adalah arti selalu menetes dan menetes maka itu secara fauri secara seketika itu juga Ketika kita man, apa, sudah membersihkan uh, farci terus menyumbat Walaupun keluar asalkan keluarnya tidak sampai menetes itu tetap kita boleh menjalankan sol solala tapi ketika sampai menetes itu mungkin karena kita membalutnya kurang betul itu mm, yeah. jadi kalau kalau memang hanya keluarnya uh, di dalam mumpin apa sumbatan atau punnya lain itu tidak masalah tapi ketika sampai menetes tetap kita harus mengulang kembali iya mm, yeah. yeah, karena itu adalah istilahnya kayak orang jawa bilang itu sembrono yeah. nggak ada betul dalam membal mm -hmm. membalut yeah. assalamualaikum bosdet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, masih ada waktu uh, yeah. ini dari Agus saya mau nanya, saya mempunyai calon istri yang lebih tua dari saya yeah. Yang selisihnya 5 tahun yeah. Dan saya bingung untuk panggilan buat si calon istri saya tersebut <laughs> Yang yeah. lebih baik kira-kira panggilan apa ya uh, Yang baik buat calon istri saya tersebut <laughs> <laughs> Ya itu sih memang sebuah panggilan yang namanya dalam sebuah keluarga itu ya terserah yang penting enak keduanya tidak ada unsur keterpaksaan satu yang keduanya memang sama-sama enak lah mau bilang mama ya ndak masalah mau, mau bilang yang namanya dalam keluarga kan tidak terbatas oleh um, umur kadang-kadang seorang anak muda mendapatkan orang janda yang sudah beranak berapa kan tidak masalah ketika dalam keluarga ya bi mau bilang yang yang tidak masalah mau <laughs> bilang mak ya tidak masalah mau bilang istilahnya namanya saja juga tidak masalah mm -hmm. tapi kan kita ada unsur takdir kita mendid, mendidik mentitik kita ketika sudah punya anak otomatis kita jangan sampai memanggil hanya nama, nama. namanya kita mungkin ya seperti Nabi kan mengatakan ya humaira me kepada siapa Sali, ya Siti Aisyah itu kan sebuah sebuah penghargaan yang teramat tinggi jadi jangan sampai kita mendidik kepada anak makanya kadang-kadang ada anak yang sembrono kepada orang tuanya umpamanya namanya orang tuanya kok ah apa tarman anaknya karena ibunya memanggil kepada si ayah bilang mantar mant nene ataupun kesini saya butuh uang bama anaknya jadi tir karena dia tahu maka dia tir tiru makanya ini ada unsur takdir ada unsur juga kita memanjakan seorang istri jadi yang baik silahkan anda memanjakan seorang istri memanggil namanya kalau bilang jangan namanya ya suatu per apa ucapan yang mungkin sayang ataupun ibu mama ya silakan yang penting jangan sampai uh, menyakitkan umpama karena dia uh, umpama gemuk jangan kita panggil gendut gendut sini nah itu kan namanya tidak tidak menghargai yeah. seorang wanit. uh, wanita ya iya, silakan anda pilih yang terbaik yang penting tidak menyakiti dan itu adalah uh, menyanjung seorang wanita karena itu perbuatan yang baik gitu ya. Okay. Ya, saya sekali folder nampaknya waktunya sudah enggak ada lagi. Kita langsung saja masuk ke intisari atau Oh iya. terima kasih. Jadi untuk sore kali ini memang ini adalah sebuah pem, apa, pembahasan yang teramat sulit. Jadi menanti mungkin minggu besok kita ulang apa Sabtu besok kita ulang ulas kembali agar agar istilahnya jelas lah ya. Jadi yang saya eh, apa, garis bawahi bahwa ketika mulainya head itu kita harus menghitung cukup untuk bersuci dan solatnya maka dia wajib koto. Tapi ketika selesainya head maka hanya cukup untuk takbiratul ikhrom. Seandainya tidak cukup untuk takbiratul ikhrom itu tidak, wa wajib. tidak wajib akan tetapi ada lagi seandainya bisa dijamak dengan waktu sebelumnya atau sedudahnya maka dia wajib koto. Walaupun terasa sulit Ya mari kita sedikit demi sedikit Untuk selalu mempelajari Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini Merupakan sebagai amal kebaikan yang nantinya tercatat sebagai penambahan timbangan Amal Benkri tadi uh, Akhirat amin amin Ya Rabbul Alamin mm -hmm. Akhirnya segala, segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Demikianlah untuk mutera sore kesempatan sore hari ini Untuk hari yang ke-30 di bulan April 2011 Terima kasih kepada Anda mitra semua yang tetap setia dengarkan kami Mohon maaf untuk SMS Anda yang belum sempat kami baca Insya Allah minggu depan akan kami lanjutkan kembali dan akhirnya voice yang bertugas mengucapkan terima kasih Semoga bermanfaat sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh